Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu hida. Amma ba'd. Kita buka surah An-Nisa ayat ke-80. أعوذ بالله من الشياطين والضلال من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما صَلَّكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَة فَإِذَا بَغَضُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَاتَ قَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِينَ تَقُولُ و الله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفّر الله أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ بَغُوا لِلْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا Amn awal khawfi ada gupi, walau radduh ila rasul wa ila uli al-amri الذين يستنبقون, la alimahul الذين يستنب. Bilutulahu minhum, walau la fadlu Allahi عليكم ورحمةو له لاتبعتم الشيطان, لاتبعتم الشيطان إلّا Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman May yuta'ir rasulah Faqad ata'a Allah Barang siapa menaati rasul Berarti telah menaati Allah Mengapa begitu? Karena apa? Yang dibawakan oleh Rasul sesungguhnya bukan kemauan Rasul itu sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Perhatikan pada surah yang lain, surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah azza wajalla yang memberikan legitimasi dalam masalah ini, dalam surah An-Najm, ayat ketiga dan keempat, kata Allah Azza wa Jal, وَمَا يَنْطِقُ anil Hawa إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ Tidaklah Rasul itu berkata-kata, menyampaikan ajaran, melainkan Bukanlah Rasul itu berkata-kata menyampaikan ajaran Dari hawa nafsunya sendiri Dari kemauannya sendiri Dari kecenderungan pribadinya sendiri Bukan Melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya Ayat ini sekaligus menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan otoritas yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kekuatan hujjah argumentasi yang kuat bahawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pegangan hidup. Di samping Al-Quranul Karim Karena Menaati Rasul Artinya Menaati sunnah Sunnahnya Menaati Allah Berarti Menaati Al-Quranul Karim Barang siapa Menaati Rasul Berarti menaati Allah Barang siapa yang menaati sunnah Rasul Berarti telah menaati Al-Quranul Karim Pada kalimat ini juga sekaligus merupakan bantahan Terhadap orang yang mengajak manusia pada pemahaman Quraniyin Yaitu orang-orang yang mengenyampingkan hadis. Hanya berdalil dengan Al-Quran saja. Dengan dalih bahwa Al-Quran sudah pasti benar. Sedangkan hadis ada yang sahih, ada yang da'ih, ada yang maudur. Dalih seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan di dalam beragama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan di antara ulama di antara makhluk Allah Azza wa Jalla yang dipilihnya mengemban ilmu ini mereka diberikan taufiq oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada umat mana yang sahih mana yang dhaif memang benar bahawa hadis ada yang sahih ada yang dhaif tetapi semua itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan merupakan e, PR kita untuk menuntut ilmu. PR kita untuk mencari mana yang sahih, mana yang dua'i. Tidak harus kita yang menentukan masalah mana sahih dan dua'i. Karena para ulama, ahli hadis, telah mencukupkan untuk kita pencarian itu. Zaman ini sudah bukan lagi merupakan zaman pencarian hadis, Sehingga kita telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal Lewat para ulama tersebut Untuk mencari tahu apakah rawi ini Majhul atau da'if atau apa Alhamdulillah apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih Orang bisa sekali klik mengetahui Hadis ini berada di kitab mana Dan Kedudukannya sahih atau tidak sahih Sehingga Dalih sebagian orang Yang e, Menyepelekan hadis atau memicingkan sebelah mata Terhadap hadis Nabi Sallallahu alaihi wa Ini merupakan dalih Yang sangat lemah Namanya juga dalih Dialih-alihkan Dalih adalah usaha untuk mengalih-alihkan kemalasan mereka dalam menuntut ilmu untuk menutupi hakikat kemalasan mereka menuntut ilmu dengan dalih. Dialih-alihkan perhatian orang dengan mengatakan apa bahwa hadis tidak penting. Yang penting Al-Quran. Nah ini harus, harus diwaspadai.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 Siapa saja di antara umatmu Yang tidak mau mengikuti sunnahmu Wahai Muhammad Itu bukan tanggung jawabmu Urusan mereka adalah dengan Allah Mereka akan bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Rasulnya saja seperti itu Tidak berkewenangan Untuk mengawasi umatnya Apalagi ustaz Tidak berkewenangan Untuk mengawasi muridnya Artinya Sudah disampaikan Dijelaskan dan paham Yang belum paham segera bertanya Yang masih Terdapat subhat di dalam pikirannya Silahkan berdiskusi Tunjukkan Subhat-subhatnya Sehingga bisa Dinetralisir subhat tersebut Dan diberikan jawaban yang melegakan Sudah sampai pada ilmu Yakin Kemudian masih mbalelo dan menyeleweng Maka itu urusannya sudah bukan dengan nabi Sudah bukan dengan ustaz Tetapi urusan pribadinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak orang yang telah mendapatkan ilmu Lulus dari Madinah, lulus dari Mesir, lulus dari Libya, Tetapi ketika terjun di masyarakat, ada yang kembali ke sarangnya, kembali ke kandangnya, kembali ke partainya, kembali ke ormasnya, kembali ke pesantrennya dengan gaya-gaya yang lama tidak ada perubahan. Sehingga banyak yang bertanya kepada saya dan kepada ustaz yang lain. Kalau tidak salah, Ustaz-Ustaz itu kan katanya lulusan Madinah juga, Pak Ustaz. Kok mereka begitu ya? Kok mereka ikut tahlilan, Pak Ustaz? Kok mereka malah mimpin maulid nabi? Ah, Jawabannya apa? Itu sudah bukan urusan saya, sudah bukan urusan al-jami'atul islamiyah sebagai almamater sudah bukan urusan nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan din ini sudah bukan urusan sahabat nabi yang mengemban amanah ajaran ini tetapi urusan pribadi mereka nanti dengan allah azza wajalla di mana mereka letakkan amanah ilmu yang telah pernah mereka pelajari sehingga umat awam masyarakat yang belajar itu terpecah belah melihat Ustadz ini katanya juga Elsi, ini juga Elsi, ini juga lulusan Madinah, oh ini juga lulusan Madinah, bikin luas kan? Padahal sumber ilmunya sama, tapi kok beda-beda. Nah, makanya beragama itu jangan didasarkan atas Ustadz, tetapi atas dasar dalih, dan bukan atas dasar dalih. Apa dalih tadi? Usaha untuk dialih-alihkan. Itulah dalih. Yeah. Selanjutnya, ikhwas kalian. Pada ayat ke-81, Allah Azza wa Jal menyatakan, وَيَقُولُوا نَطَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُونَ وَيَقُولُونَ dan mereka mengatakan, "Tawah, ya, siap, kami taat." Ini bercerita tentang orang munafik. Tapi kenyataannya, faidah barozumin endek ketika mereka keluar dari hadiratmu, bayyat wa ta'ifatum minhum ghairilladhi takul. Mereka merencanakan untuk mengamalkan yang berbeda. Menyelisihi apa yang kamu katakan, Wahai Muhammad. Wallahu yaktubu buma yubayyitun dan Allah menulis. Allah menulis apa yang mereka rencanakan di malam hari. Kalimat merencanakan di malam hari yubayyitun menunjukkan bahawa di antara orang-orang munafik itu memang. Uh, Selalu berusaha untuk menutup-nutupi rencana mereka makar terhadap umat Islam. Fa'a'rid anhum wa tawakkal ala Allah. Maka jangan pedulikan mereka. Don't care. Jangan hiraukan Mereka. Janganlah kamu dibuat pusing oleh mereka Karena mereka itu berada di dalam selimut kaum muslimin Orang-orang munafik itu berada di dalam selimut kaum muslimin Dan Tidak patut diperangi seperti halnya kaum musyrikin, kaum kafirin Itu musuh di dalam selimut Maka yang harus diperbesar adalah Watawakal ala Allah Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Dalam menghadapi mereka Banyak berserah diri kepada Allah Dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Sehingga pada gilirannya Allah Azza wa Jal yang akan memberikan jalan keluar dari makar-makar mereka. Wakaf billahi wakila. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung. Kita gantungkan segala harapan kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah Afala yataadabbarun alquran? Apakah mereka tidak bertadabbur? Apakah mereka tidak renungi Al-Qur'an? Kebanyakan orang-orang munafik membaca sekilas terhadap Al-Qur'an dan tidak mendalaminya. Seandainya Al-Qur'an itu didalami Pasti mereka mendapati Al-Quran itu mengademkan Melegakan dada Merupakan hidayah Petunjuk yang betul-betul akan merasuk ke dalam hati Mengapa muncul orang-orang munafik dengan sikap Yang berbeda dengan lisan yang mengucapkan kalimat ta'ah sikapnya berbeda. Di antara sebabnya adalah belajarnya asal-asalan. Cuma dengar-dengar. Ngaji cuma sekilas. Tidak konsentrasi, tidak fokus. Di samping itu ada hawa nafsu dan keinginan untuk muncul sebagai orang yang dikenal. Ambisi untuk memimpin. Gengsi sosial. Ini penyakit-penyakit orang munafik. Belajarnya sedikit asal dengar. Dan biasanya muncul LC-LC. Yang baru pada belajar langsung ceramah Begitu sudah dapat tempat-tempat ceramah Ditinggalkan ngajinya Selebihnya Ilmu dari mana dia dapat Istilah orang Jawa Cerawuan Ambil sana, ambil sini Ambil sana, ambil sini Camat, comot, cimit, cimit Ya kalau comot mending lumayan agak gede Tapi kalau sudah cimit-cimit Karena sudah kebanyakan majelis ta'lim yang diisi Khutbah-khutbah Setiap pekan Tidak sempat untuk naji Tidak sempat untuk menelaah Maka dia ambil Mana buku ini cimit sana cimit sini Cimit sana cimit sini Dan nampak pada isi khutbahnya Nampak bagaimana dia Memberikan kajian Membaca kitabnya yang berbahasa Arab tidak bisa. Berdalil dengan dalil asal comot. Dari mana dia dapat? Dari koran, dari majalah. Kemudian sudah berdiri di hadapan umat sebagai ulama. Dan model seperti ini sudah sangat lumrah di negeri kita. Di mana-mana? Saya dari pekan ke pekan untuk Jum'ah, dalam dua tahun belakangan ini, sengaja saya kosongkan untuk tidak berkhutbah di masjid-masjid. Di saya pengen hadir di masjid-masjid tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap umat. Dari situ saya bisa mempelajari begini faktor rusaknya umat ini. Benar kata Nabi saw di akhir zaman ini akan lebih banyak tukang pidatonya daripada ulamanya. Maka ada percetakan tukang pidato Kaderisasi tukang pidato Dimana-mana -mana Orang berpidato Isinya dimana Suaranya yang menggelegar Kemarin di sebuah perusahaan saya masuk Di wilayah kawasan MM2100 Cibitung yang dulu saya rutin di situ berkhotbah, kemudian saya tidak lagi berkhotbah, saya hanya ingin mendengarkan. saya maju dari belakang, kak, kak, lihat, rupanya dia melihat saya. yang tadinya dengan gaya yang bicara semakin reda suaranya, semakin tangannya dikempitin. Rupanya mata dan wajah saya muncul di hadapannya itu medeni, Nakutin rupanya Mengucapkan Abu Bakar al-Siddiq saja Abu Bakar al-Siddiq ini gimana ceritanya al-Siddiq Anak SD pun bisa Alif Lang ketemu son itu ya Alif Lam syamsiah, Lamnya enggak dibaca Al-Siddiq Ini sudah jadi khutib Membaca Al-Siddiq saja Al-Siddiq ini bagaimana ceritanya Dari mana ini bisa diangkat untuk khutbah Maka ini Mohon diperhatikan Bagi yang pada punya masjid Atau ee, Mengurus masjid Janganlah diberikan kepada umat ini khotib-khotib yang sembarangan, asal tenar, atau kongkali-kong kong yang ini mencari dari yang dikenal, yang ini cari yang dikenal metode kompromi di masjid-masjid. Jangan sampai kita menjadi faktor penyesatan terhadap umat. membaca sekilas dilihat terjemahnya Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu difonis tidak masuk surga Ini riskan Masalah masuk surga dan neraka ini masalah yang riskan Orang tidak bisa mendudukkannya bisa terpeleset ke dalam aqidah yang menyesatkan. Berbicara tentang korupsi, jangan korupsi, tidak akan pernah masuk surga. Masya Allah, hebat sekali orang ini. Sedangkan Allah sendiri yang menyatakan tentang orang musyrik tidak akan diampuni Menyatakan di dalam ayat yang lain dalam surah az Zumar, Innallaha yagfirul zunuba jami'ah Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa Ada hadis-hadis yang menyatakan si fulan dengan dosanya itu tidak masuk surga Tidak masuk surga yang memutus silaturahim Tidak masuk surga Yang begini begitu tidak masuk surga Apa maknanya tidak masuk surga itu? Tidak masuk surga itu Ada yang tidak masuk surga selama-lamanya Dan ada yang tidak masuk surga dari awal Masuk neraka dulu tetapi suatu saat nanti dientaskan dari neraka ke dalam surga Karena Allah Azza wa Jal menyatakan فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ Maka barang siapa yang dientaskan dari neraka Kemudian dimasukkan ke dalam surga Sungguh orang itu sudah beruntung Maka bagaimana orang-orang yang berkhutbah seperti itu akan menjadi faktor rahmatan lil alamin? Berubah statusnya khutib rahmatan lil alamin menjadi khutib ancaman lil alamin. Karena selalu khutbahnya dengan model seperti itu akan membawa nada-nada ancaman terhadap umat, seakan umat ini Setelah melakukan dosa Tidak ada lagi dia punya harapan Padahal orang yang selama hidupnya Telah berbuat banyak dosa Begitu di akhir hayatnya Rasulullah SAW menghadapinya langsung Kafir sepanjang hayatnya Begitu di hadapan Nabi SAW Hendak sakaratul maut Diajak Islam Ashad an ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah Kemudian dia bersyahadat Dakhalal jannah Mana perhitungan yang kemarin-kemarin itu dia buat dosa Sungguh rahmat Allah Azza wa Jal Sangat luas Maghfirah Allah Azza wa Jal Sangat luas Berikan harapan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa Agar mereka itu kembali ke jalan Allah Azza wa Jal Jangan dipenuhi selalu dengan ancaman, kemudian akhirnya orang jadi putus asa, pesimis. Ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu saya nggak bakal diampuni ini, lanjutin aja dosanya. Akhirnya begitu. Jadi kebiasaan menuntut ilmu sekedar asal asal-asal, baca sekilas, kemudian langsung ceramah, ini penyakit. Menjadi faktor penyakit bagi umat ini. Menuntut ilmu dengan serius, betul-betul, didalami setiap masalah. Apalagi yang sudah berani untuk menyampaikan ilmu di hadapan umat. ya Umat maupun ummahat. Sama saja. Selanjutnya, ya khus kalian. Walau kana min 'indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan katsira Saandainya Al-Qur'anul Karim itu bukan dari Allah. Seandainya so, Al-Qur'anul Karim bukan dari Allah seperti halnya klaim orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Bahwa Al-Quran adalah hasil gubahan Muhammad. Ada yang menuduh bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar dari Rahib Bahira orang Yahudi. Ada yang menuduh bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wangsit dari Syaitan sehingga disebut sahirun Au Majnoon seorang ahli sihir dukun tukang terawangan, gaib para orang tidak normal zaman sekarang disebut orang pintar dibantah oleh Allah Azza wa Jal walau kana min'indi ghairillah seandainya Al-Quranul Karim itu datang dari selain Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathiraan Pasti mereka akan dapati ayat-ayatnya saling kontradiktif. Saling berbenturan. 6.000 lebih ayat. Yang satu bicara tentang surga dan neraka begini, di sisi lain begitu, di sisi lain lagi, bagaimana? Karena ayat-ayat itu berserakan di berbagai surah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Pembahasan satu tema khusus dalam satu surah Dan tidak masuk tema tersebut dalam surat lain Coba perhatikan Tema kisah Nabi Isa alaihi salam saja Ada sebagiannya di dalam surah Maryam Beberapa ayat urut Wadzur fil Kitab Maryam, izin tabdas min ahliha makanan syamti. At-takadas min dunihi hijab. Farصلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا. Dan seterusnya panjang. Diceritakan di, di lagi di dalam surah Bani Israel. Diceritakan juga di dalam surah Al-Baqarah. Diceritakan lagi juga di dalam surah yang lain lagi. Kalau seandainya tidak datang dari Allah. Karena manusia itu memiliki sifat pelupa. Dia sudah bicara di surah Bani Israel. A bisa jadi berubah pembicaraannya di surah Maryam. B. Akhirnya saling kontradiksi. Dan kalau seandainya datang dari selain Allah Azza wa Jal. Sangat dipengaruhi oleh suhu politik sangat dipengaruhi oleh tendensi pribadi, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama adalah lupa. Maka apa yang pernah ditetapkannya dalam surah yang lain, dia akan merubahnya seenaknya, tidak ada tidak ada koneksi dan saling berbenturan. Bukti. Ini merupakan bukti bahwa Al-Qur'anul Karim Benar-benar dari Allah. Bukan karya. Tulis Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam, Sebagaimana yang diklaim sebagian orang kafir. Dan ini sekaligus memberikan bukti bahawa ini bukan makhluk. Al-Quranul Karim bukan makhluk. Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah adalah salah satu sifat Dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal Sebagaimana Allah bisa mendengar Allah melihat Juga Allah berbicara Di antara pembicaraan Allah adalah Al-Quran Karim Kemudian Allah Azza wa Jal dan Rasulnya AS Mengajarkan kepada kita agar Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kalau seandainya kalamullah itu merupakan makhluk, maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berlindung dengannya karena berlindung dengan makhluk berarti syirik kepada Allah azza wajall dan tidak mungkin Allah dan Nabi yang mengajarkan syirik. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وخلد عونا إن الحمد لله رب العالمين untuk memberikan kesempatan bertanya yang cukup leluasa dipersilahkan untuk menit-menit berikutnya Pertanyaan sudah masuk, beberapa menyusul. Pertanyaan pertama, apa bedanya munafik dengan orang zindik? Orang zindik adalah salah satu di antara tipe orang munafik dan orang-orang zindiq lebih transparan, lebih terang-terangan di dalam pelanggarannya terhadap syariat Islam. Adapun munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dominasi Rasulullah dan dominasi para sahabat di dalam masyarakat Islam di Madinah, maka orang-orang munafik tidak menampakkan secara terus terang sikap-sikap mereka yang kontradiksi berlawanan dengan sunnah rasul saw. Tapi kaum zinid yang tersebut dalam sejarah muncul pada daulah umayyah, abbasiyah, ya muncul syiah dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman di mana ulama'nya tidak dominan terhadap masyarakat. Dan mereka memiliki uh, memiliki andalan penguasa yang uh, juga memiliki tipe ahli maksiat pada zaman mereka. Ustaz semoga senantiasa dirahmati Allah. Amin. Ada pertanyaan yang masih Nyangkut di otak saya Mohon pencerahannya Satu, mengapa Bila ada hadis Bukhari dan Atau muslim langsung dianggap Sahih, apa tidak ada ulama Yang hendak menelitinya Sudah diteliti Kok hendak menelitinya Kalau ribuan ulama Menyatakan Itu adalah Kitab hadis paling sahih kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kita mau matiin, kita mau meneliti apa? Ya. Ibu saya tidak meyakini hadis-hadis selain dari riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun hadis tersebut sahih. Ada saran ustaz untuk menjelaskan kepada ibu saya? Sementara ilmu-ilmu tentang hadis masih minim saya peroleh. Syukran wa jazakallah khair. Ini penting. Pertanyaan yang kedua ini penting. Barangkali ibu yang dimaksud berada di sini. Mohon diperhatikan bahwa tidak semua hadis sahih ada dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tapi bisa dibalik. Semua yang ada dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih. Ya, Yang ada dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah sahih. Tetapi tidak semua hadis sahih ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa begitu? Kriteria sahih yang masuk ke dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah kriteria yang sangat ketat. Seandainya kita lihat ini air minum, ya. Ini berasal konon katanya dari air pegunungan. Kalau seandainya dari air pegunungan langsung diminum, mungkin orang ada yang berani dan ada juga yang tidak berani. Tetapi umumnya mereka memakai saringan kembali. Membran untuk menyaringnya itu seberapa padat? 0, 0,001 mm milimikran misalnya, ya. Itu Mungkin sudah bisa menyaring air dan muncul air semurni ini misalnya. Ya. Tetapi ada juga air yang mungkin saringannya tidak terlalu padat. Sehingga ada sisi-sisi toleransi pada persahihan hadis di selain Al-Bukhari dan Muslim. Ada sahih Ibnu Hibban, ada sahih Ibnu Khuzaimah, Ah ada sahih eh, bahkan Sunan Abi Dawud ada yang sahih Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, maka kepada eh, anak yang tadi, yang memiliki ibu tadi barangkali di sini tidak eh, ada salahnya kiranya dibimbing ibunya untuk eh, mengarah eh, untuk mengarah kepada sahih Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi Nasai dan Ibnu Majah ada sahih-sahihnya Dibelikan bukunya Kalau enggak bisa bahasa Arabnya Dibelikan bukunya yang berbahasa Indonesia Terjemahan Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Tirmidi Sahih Sunan Nasa Ibn Majad dan sebagainya Nah Subhanallah Ini waktunya ternyata habis Enak kalau ngomong itu ya rupanya Tidak terasa waktu itu habis Mohon maaf yang ini disimpan saja dulu di barangkali nanti bisa kita jawab di kesempatan yang lain. Mohon maaf yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Bagi yang belum mendapatkan informasi tentang SMK di pesantren kami juga bisa meminta brosurnya nanti kepada uh, Masjid Suwanto yang ada di masjid ini. Nanti saya titipkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu wa ilaha ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiku.